Salam sejahtera sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan terus kisah daripada Israel bagaimana dengan kerajaannya. Sesudah kerajaan di utara dibuang ke Asyur oleh Raja Asyur ditindas dan dihancurkan. Maka kurang lebih dalam bentangan waktu 100 tahun ke depan. ya, Jadi dalam hitungan mundur tentunya ya. Kira-kira dari tahun 722an menuju ke 586. Itu adalah merupakan bentang waktu. Jadi 100 tahun lebih kemudian, maka kerajaan di selatan pun hancur. Jadi kerajaan selatan berdiri, masih berdiri selama itu. Kira-kira ya, 100 tahun lebih dari 722 sampai 586. Karena sebelum Masehi hitungannya tentu tanggalnya mundur. Nah, jadi sursureng Kerajaan Sri menarik sekali. Ternyata tidak satu pun dari kerajaan itu menjadi lolos. Nah, kita akan lihat bagaimana kisah ini di dalam dua raja-raja pasal 24, dua raja-raja pasal 24, 18, 20 sampai pasal 25, 1 sampai 21. Agak panjang ya kisah-kisah sejarah ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Lilna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda. Yakni bahwa ia sampai membuang mereka dan dari hadapannya. Kemudian kita melihat berikutnya Zedekiah memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan ke-10 pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkecam mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman raja Zedekiah. Pada tanggal 9 bulan ke-4 ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu maka dibelah.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 dan jala-jala dan buah-buah lima ada di atas ganja itu sekalian. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pengasuhan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan cefanya. Imam tingkat dua dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pengawal istana. Yang diangkat mengepalai tentara dan lima orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu dan panitera panglima tentara. Yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara Dan 60 orang dari rakyat negeri Yang terdapat di kota itu Nebu Zara dan kepala pasukan pengawal Menangkap mereka dan membawa mereka Kepada Raja Babel di Riplah Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riplah Di Tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda Diangkut ke dalam pembuangan Dari tanahnya Susuraku yang kekasih Ini menjadi hal yang penting Untuk kita pikirkan bersama-sama Bagaimana kehidupan dari kisah kerajaan yang menjadi sebuah kisah kesedihan Dan bagaimana kemudian menjadi kepahitan kengerian Di dalam kisah yang sangat indah tentang bangsa pilihan Tetapi kemudian menjadi hancur rubuh tidak karu-karuan Nah ini akan kita lihat Bagaimana kita melihat reaksi di dalam situasi yang ada Bagaimana kita melihat apa yang terjadi Sungguh mengerikan sekali Nah Saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran serius untuk kita pikirkan bersama-sama. Bahawa apa yang telah dilakukan oleh Yehuda adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Apa yang dilakukan? Nasur-saudaraku, Zedekiah, ia adalah merupakan raja yang tidak takut akan Tuhan. Ia tidak seperti Bapak Moyangnya, ia tidak seperti orang tuanya, baik Yosia yang takut akan Tuhan. Tetapi kemudian Zedekiah, yang naik berumur 21 tahun pada waktu menjadi raja 11 tahun lamanya dikatakan dia memerintah di Yerusalem ya Dan apa yang dilakukannya adalah kepahitan Adalah kegetiran yang menyedihkan ya Yang membuat Tuhan menjadi murka Nah ini mesti kita pikirkan sama-sama ya. Nah bagaimana sebetulnya ini menjadi kepahitan, kegetiran Nah ini perlu untuk kita pikirkan Disitulah pada zaman Zedekiah Nabi Yeremia tetap bekerja ya Yesekiel juga ada di sana dan kemudian nanti sesudah pembuangan ke bawah itu ada nabi Daniel. Nah, jadi pada zaman Yeremia, ya, Habakuk itu merupakan uh, pembuka dan penutup lalu Zedekia masuk Yesekiel memulai meneruskan Habakuk, ya. Kemudian Daniel di tengah-tengah itu sampai kepada pembuangan di Babel. Nah, nabi-nabi ini memang sudah berteriak tentang kepahitan, kegetiran Habakuk juga sudah berteriak tentang kekacauan, kengerian yang akan terjadi terhadap Yerusalem. Sehingga dia bingung kenapa Tuhan membiarkan kalaliman terjadi. Itu adalah apa yang dipahaminya tentang kepahitan, kegetiran. mana orang-orang kafir orang-orang jahat itu akan membantai. Akan menghancurkan Yerusalem. Yehuda. Nah itu menjadi kengerian bagi Habakuk yang bergumul. Nah kemudian kita juga melihat bagaimana kita perhatikan dari Yeremia. Yang menggambarkan kepahitan kegetirannya. Kenapa Tuhan sampai kemudian membuang bangsa itu? Kepahitan, kegetiran sehingga dia mengatakan Apa yang kau mengambil teruna-terunaku? Tetapi kemudian kalau kita menyelusuri lagi Seluruh kebingungan para nabi dapat dipahami Kenapa Tuhan seperti itu? Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan Kita pun bisa mengerti Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang suci Jika kita benar kita akan diberkati Jika kita salah akan dihukumnya Nah ternyata sesudah Yosia menjadi raja yang benar Raja-raja berikutnya kacau balau semua, mengakibatkan kekacauan. Ya, mengakibatkan keributan. Zedekia sebagai anak ya. Bagaimana dia adalah anak dari raja Yosia, anak paling bontot. Dia naik untuk menggantikan pamannya Yoyakim. Jadi di sini kita mau lihat dia menggantikan pamannya ya, jadi bukan menggantikan ayahnya. Ayahnya sudah mati lebih dulu. Nah, ayahnya orang yang takut Tuhan tapi dia enggak. Maka dikatakan diceritakan di dalam Alkitab bagaimana kemudian dia melakukan perlawanan yang sangat mengerikan justru terhadap Tuhan. Melakukan hal-hal yang jahat. Dan Tuhan marah. Lalu dia rupanya mempunyai rencana pemberontakan terhadap Raja Babel. Karena Babel waktu itu menjadi penguasa. Kalau di zaman kerajaan utara itu Asyur yang kuat. Sekarang Babel sudah menjadi kuat. Nah Babel sebagai negara terkuat pada waktu itu dilawan dan ingin apa kayak memberontak. Kenapa jadi kayak memberontak? Ternyata Saudara kalau kita selusuri, ZDK memberontak justru karena nasihat dari para nabi-nabi. Nabi yang mana? Sudah tentu bukan Nabi Yeremia, sudah tentu bukan Habakuk ataupun Yeskiael. Nabi-nabi palsu yang ada di sekitarnya. Kok bisa begitu? Ya, yeah, di zaman Ahab pun begitu. Ada banyak nabi-nabi palsu sehingga mereka seringkali ditantang, dirangsang untuk berbuat sesuatu yang katanya dari Tuhan padahal bukan. Ya. Yeah. Ada juga di zaman dulu namanya Zedekia juga. Itu menjadi nabi palsu di zaman dari Ahab. Itu Raja Israel. Bagaimana kemudian dia diajak untuk kemudian melakukan sebuah kejahatan. ya Yaitu menyerang tanpa diperintahkan Tuhan. Tapi nabi-nabi bilang majulah bertempurlah. Karena apa? Karena raja sudah menyerahkannya ke dalam tangan Raja Ahab. Wow, tentu saja Ahab besar kepala. Ternyata itu nabi palsu. Waktu itu dia gabung dengan raja selatan yaitu zamannya Yosafat. Sehingga nya mereka maju, hasilnya apa? Ya babak belur. Kenapa babak belur? Karena memang bukan tuan yang suruh kok. Loh, kok nabi-nabi begitu ada? Ya memang ada nabi palsu. Mereka nabi-nabi di istana, bahkan jumlah mereka 450 orang. Sangat banyak sekali jumlah mereka. Kerja mereka cuma bernubuat untuk kepentingan raja. Sehingga mereka hanya mau mengatakan apa yang ingin didengar oleh raja. Nah itulah dalam rangka merumut ramut gileat pada waktu itu Jadi nabi-nabi palsu model begini sudah banyak Nabi-nabi yang dekat di istana, nabi-nabi yang dibayar Bernubuat atas nama Tuhan bilang ini, bilang itu Kasih tahu ini, kasih tahu itu Sekarang orang kalau bisnis banyak nabinya sudah persis kayak kita perdukunan Sampai-sampai orang nanti mau dagang Mau taking ini apa tidak Mau over company ini apa tidak Bisa tanya nabi Atau pendeta-pendeta Yang kemudian berpraktek sebagai nabi palsu itu Itulah kengerian yang terjadi. Pada waktu itu Mika adalah nabi yang sejati. Dia tidak mau ikut nabi-nabi itu. Dan, tapi karena dia berbeda sendiri malah dipenjarakan sama Ahab. Karena dia mengkritik Ahab. Ironis. Jadi yang lain bernubuat-bernubuat. Karena itu sebetulnya kita harus hati-hati. Zedekiah mengalami kepahitan kengerian. Karena dia jatuhan jatuh, biarkan. Maka dia pun ditipu oleh nabinya yang jahat-jahat itu juga. Yang hanya taunya makan dan istana itu saja. Maka mereka pun bernubuat dan bilang Zedekia majulah bertempur lawan raja Babel. <laughs> Zedekia yakin super yakin dia pikir Tuhan menyertai dia pada kelakuan jahatnya pun mestinya sudah cukup bagi dia untuk menyadarkan diri. Apa iya Tuhan akan sertai dia? Tetapi itulah kebobolan. Ambisi yang gila. Yang hanya memperhatikan kepentingan diri tapi mengabaikan apa yang jadi tuntutan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya Zedekia tercemplung karena mau memberontak justru dikepung. Tidak lagi ada jalur logistik masuk, tidak ada makanan minuman. Maka waktu mereka dikepung di dalam tembok Yerusalem Tidak mampu lagi Hanya anak tentara sendiri lari tunggang langgang menjebol tembok Mereka coba mau lari dari pengawasan para tentara Babel Tapi tidak bisa Tetap saja ketangkap, raja ditangkap Raja dibutakan matanya Dibawa jadi orang buangan ke Babel Kasian ya Dicongkel begitu mata dibutakan Dibawa ke Babel Sangat mengerikan sekali Anak-anaknya, sebelum dia buta dia melihat penglihatan terakhir yang patut untuk dilihat dan disesali seumur hidupnya. Anak-anaknya disembelai di depan mata dia. Suruh sutara, ini menjadi sebuah kengerian yang sangat luar biasa. Jadi sesudah melihat anak-anaknya disembeli, baru dia diputakan. Penderitaan kepahitan, Zedekiah Sang Raja yang sangat mengerikan. Dia bukan saja kalah dan jadi pecundang, tapi mengalami penderitaan yang sangat menakutkan. Dan itulah upaya yang didapatnya karena kejahatannya terhadap Tuhan tetapi juga karena kekurang ajarannya dia pikir Tuhan masih menjaminnya hanya karena Nabi palsu berbicara kepada dia Nabi Nabi palsu yang harus dihati apa disikapi hati hati hingga sekarang ini orang-orang yang bilang punya karunia untuk melihat bisnis maju apa tidak punya karunia ini dan itu <tuh> saudaraku apa bedanya itu dengan dukun tapi itulah orang Kristen persis seperti kisah Zedekiah jahat di mata Tuhan tapi masih pakai pakai nama Tuhan sebut-sebut nama Tuhan dan bilang ini karena Tuhan. Duplikasi dan manipulasi yang sangat luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu kemudian ya udah dibantai habis-habisan dan ya udah dibuang ke Babel. Oleh karena itu kalau kita melihat lagi, urut lagi ke belakang, kita melihat bagaimana sebetulnya mereka hidup dalam era hakim-hakim. Tuhan mengirim selalu hakim yang takut akan Tuhan, tapi mereka menuntut raja. Baru tiga raja dari Saul, Daud, Salomo sudah pecah dua, selatan dan utara. Lalu utara dibuang. Ke asur, hancur babak belur. Kurang lebih 100 tahun kemudian. Selatan pun hancur babak belur. Yehuda. Dan yang lebih tragis, Sosura, pada waktu penghancuran itu dikatakan, rumah raja dirubukan. Hah, itu artinya dinasti itu sudah habis. Tembok Yerusalem, kota raja, dihancurkan tembok-temboknya. Tambah habis. Dan yang ironis, rumah Tuhan pun mereka rusak. Mereka bakar dengan api seluruh pelaratan ibadah, tembaga-tembaga yang bagus-bagus yang dibuat zaman Salomo dibawa semua. Bayangkan Salomo kan orang yang kaya raya pada waktu jadi raja, benda-benda mahal banyak sekali di dalam bait Allah itu dibawa. Kalau gitu di mana janji Tuhan tentang bait Allah? Karena Tuhan berjanji dalam satu hari, tawarri 17 terhadap Daud, ya bahwa nanti keturunan Daud, kerajaan Daud, ya rumahku kata Tuhan, nah, itu rumah Allah bait Allah akan kekal selama lamanya. Tapi apa yang kekal selama lamanya? Oh kerajaannya hancur kok. Dibuang. Tinggal kenangan saja. Anak-anaknya jadi raja. Hah, rajanya juga tidak ada lagi. Hancur semuanya. Bait Allah pun hancur. Nah, ini perancuran Bait Allah yang pertama. Nanti kita akan belajar lagi. Tentang Bait Allah lebih lanjut. Sehingga di dalam bagian seperti ini. Sosra, kita melihat ada kengerian-kengerian yang terjadi. Bahwa fakta itu sangat ironis sekali. Sehingga apapun yang menjadi kebanggaan Yehuda. Tak lagi tersisa. Tidak tembok Yerusalem. Yang menjadi simbol kekuatannya Tidak juga rumah raja Tempat tinggal Simbol eksistensinya Tidak juga bait Allah Sebagai simbol keagamaan, keimanannya Hancur semuanya Seluruh urat nadi yang penting Hancur sudah Apa yang setorah mau belajar? Apa setorah pikir kalau orang Kristen Gak bisa digebukin, gak bisa dianiaya Hah, Anda salah Mungkin anda selalu dengar ceramah, Dengar khotbah orang Kristen orang luar biasa Enggak akan susah, enggak akan pusing Nanti dulu, jahat yang kau hancur Lalu mungkin sudah tanya gimana kalau baik Ternyata baik pun bisa babak belur loh Cuma baik babak belurnya terhormat Nah itu para rasul Itu perjanjian baru Perjanjian lama memang bentuk sedikit berbeda Tetapi perjanjian baru kita menjadi kuat menanggung Karena dia Yesus Kristus yang memang sudah Menggenapi seluruh apa yang dalam perjanjian lama Dalam perjanjian baru Tetapi kita mau melihat di dalam hal ini Allah tidak segan-segan untuk membantai orang-orang yang dimurkainya Sekalipun mereka menyebut nama Tuhan, sekalipun ada rumah Tuhan di sana Tuhan biarkan Dan Tuhan mau memberi contoh kepada orang-orang Yahuda. Tuhan tidak tinggal di dalam rumah buatan manusia Mereka pikirkan ada bait Allah di Yehuda Mereka akan aman, mereka mau jadikan itu jimat Hah, Salah besar Tetapi memang itu terjadi sekarang Orang Kristen taruh salib dalam rumahnya Dia kira salib itu akan melindungi dia dia bangun rumah Tuhan atau gereja yang besar-besar dengan harapan Tuhan senang. Apa iya? Tuhan senang perilaku kita. Tuhan senang tindakan hidup kita. Syukur kalau bisa bangun gereja gede. Tapi kalau berpikir dengan membangun gereja gede menyenangkan Tuhan, nanti dulu. Yang menyenangkan Tuhan adalah kualitas hidup kita. Buah roh, ada apa tidak? Nah karena itu jangan lagi kita terulang dan terombang ambing memanipulasi dengan berbagai simbol-simbol untuk menyatakan kebesaran kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu kengerian yang sangat menakutkan. Tentu Tuhan tidak suka. Tetapi bagaimana sebetulnya kita mau belajar dari kasus-kasus yang dihadapi Israel. Kerajaan yang digon, apa digonjang-ganjing. Kerajaan yang diombang-ambingkan secara mengerikan. Tuhan marah, Tuhan tegas kepada mereka. Tuhan mau mereka belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengerti makna hidup ini. Biarlah kita juga belajar, saudaraku Apa saudara mau bilang Israel? Biji mata Tuhan kan? Lihatlah biji mata Tuhan ini. Dicongkel dibuangkan. Jadi jangan main-main. Saya suka mengatakan jangan orang Kristen terlalu GR kita ini biji mata Tuhan. Wah yang hebat yang luar biasa. Iya kalau hidupmu benar. Yang celaka kan hidup tak benar mau ngaku biji mata Tuhan. Gimana ini? Karena Israel bangsa pilihan kerajaan simbol kadiran Allah itu pun disopek habis. Camkan pikirkan susaku. Ya saya selalu berdoa supaya kita jangan terlalu muda terjebak pada gerakan-gerakan yang emosional pendapat-pendapat yang emosional yang membuat kita seakan-akan benar dalam hidup kita. Padahal omong kosong semua. Ini perlu sebuah hati-hatian. Maka lihatlah setara natural. Apa yang diceritakan Alkitab. Kebenaran yang apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan di sana. Banyak orang sekarang ribut soal Ibrani. Bangga dengan Israel. Tapi lupa bagaimana dibantainya Israel. Dan bagaimana Tuhan mengubah. Dari kerajaan fisik Israel. Menjadi satu hal. Dimaknai secara rohani. Dan semua digenapi ke dalam Kristus Yesus Tuhan. Ironis. Belajarlah sejarahnya lengkap. Dan lihatlah utuh. Jangan cuma comot-comot. Nah saya kira ini menjadi penting untuk pemikiran kita. Saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang menyebut diri sebagai ahli-ahli dalam soal Yahudi, soal Ibrani. Ironis. Sebetulnya apa yang dikatakan itu hanya di buku. Itu bukan sebuah keahlian. Keahlian harus mendalami dalam kesungguhan. Pakar yang hebat. Kalau soal ngerti cerita itu saya juga. Tapi saya sama sekali amat jauh dari kategori yang disebut ahli itu. Malu kita nyebut itu. Karena saya banyak tahu. Dari banyak tahu saya banyak tidak tahu. Yang ini saya nggak ngerti ini, ini, oh ini ini, oh yang saya tahu ini sedikit nih, ah gitu loh. tapi yang saya tahu dengan saya bicara sudah cukup kalau untuk membuat orang, uh, kayaknya pak Bigman banyak tahu, iya. kalau yang sedikit tahu dengar saya kan bilang banyak tahu, tapi yang banyak tahu akan bilang saya sedikit tahu, yang sangat tahu akan bilang saya kurang tahu, iya kan? itu normal. tetapi kembali kepada pemaknaan ini dulu, hati-hati. maka Israel biji mata Allah dibantai sedemikian rupa, cukup menakutkan. jadi orang buangan. Sudah orang buangan tempat tinggal di pantai dihancurkan semua, ya nanti kita akan lihat lagi tahun 7 bulan bagaimana bait alai itu rata tanah kali ini tidak memang hanya dibakar saja sehingga building itu masih berdiri tapi kalau temboknya itu dirubuhkan semua hancurin semua, nah, jadi kita ngelihat saudaraku betapa kepahitan kengerian sudah menghantam kejayaan Daud hilang sudah apa yang sangat luar biasa dilengkapi Salomo <tuh> itu tinggal cerita kenapa? Karena raja-raja kemudian tidak takut Tuhan. Jadi tidak penting apa bangsamu, tidak penting apa daramu. Penting bagaimana hidupmu, bagaimana imanmu. Itu sebab dalam Yohanes pasal 8 pun orang Israel dikritik Tuhan waktu menyebut diri. Kami keturunan Abraham. No, kamu keturunan setan. Itu kata Tuhan. Jadi mari kita mulai melihat pemaknaan kepada kualitas. Bagaimana kegerakan mengarah ke tempat yang pas. Dan itulah Tuhan kita. Biar kiranya kisah kerajaan utara selatan yang kemudian hancur ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Nah biar kita terus menelusuri bagaimana Tuhan bekerja di dalam segenap hidup. Saudaraku, dimanapun yang kau berada. Takutlah Tuhan berjalan pada jalannya. Maka yang berhak atas bahagia. Tapi jangan coba-coba melakukan apa yang kau mau. Memuaskan dirimu. Dan yang hanya suka khotbah yang menyenangkan telingamu. Karena Tuhan akan menamparmu. Persis seperti Zedekia kiranya kita dikuatkan diingatkan untuk menyukai kebenaran yang seringkali menyakitkan telinga tapi mengamankan jiwa daripada khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga tapi akan menghilangkan jiwa kita selamat merenungkan. Amin Mari kita berdoa Bapa kami kami bersyukur kami berterima kasih jika hidup kami dituntun dipimpin olehMu hari lepas ke hari tapi dalam perenungan kami akan tentang kerajaan Baik Israel maupun Yehuda membuat kami tersentak. Betapa dalam hidup kami yang kau pelihara, yang kau kasih, yang kau lengkapi. Kami pun seringkali menyakitkan hatimu. Ampuni kami. Kami kemudian mengevaluasi diri kami karena kami seringkali juga tidak lebih baik. Baik dari kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda sesudah mereka terpecah dua. Karena itu ya Tuhan sadarkan dan ingatkan kami. Supaya kami tidak seperti Zedekiah yang memanjakan telinga. Hanya untuk apa yang ingin kami dengarkan. Tapi biarkan kami menyukai kebenaran yang mungkin menyakitkan hati yang penuh dengan kesalahan ini. Tapi biar dengan demikian kami dimurnikan terus bergantung padamu, berjalan di jalanmu, menyenangkan hatimu. Di dalamnya Tuhan dimuliakan. Demi yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan. Amin.